Mitra bisnis, sejak kita kecil ketika kita sekolah masih SD ataupun TK, maka kita dibiasakan untuk tidak berbuat salah dan mengasosiasikan bahwa kata salah ataupun failure itu sebagai sesuatu yang sangat buruk, sebagai musuh dari kita dan sesuatu yang harus kita hindari. Padahal hasil riset menunjukkan Orang-orang sukses adalah orang-orang yang mampu Menganggap kegagalan sebagai sahabatnya Yang mampu menganggap kegagalan sebagai sebuah feedback Buat dia melakukan perbaikan Di dalam kehidupannya Dan yang mampu memandang kegagalan Sebagai sesuatu yang justru Menguatkan dia untuk mau Berupaya lebih besar lagi Nah problem kita ketika kita sudah terbiasa Sejak kecil dikatakan Wah kalau kamu salah itu kamu tidak benar Sudah loh kamu eh, jangan begitu Dan itu memalukan Dan itu tidak boleh kamu Jadi kita menutupi kesalahan kita Kita tidak mau mengakui kesalahan kita Bahkan kita tidak mau bersalah, merasa salah ataupun salah dalam melakukan keputusan. Padahal di dalam bisnis sering sekali keputusan itu tidak tahu hasilnya akan sukses atau tidak itu tidak tahu dan kegagalan tuh mungkin justru lebih sering daripada kesuksesan. Sebuah inovasi itu rata-rata mungkin 80 sampai 90% itu kegagalan ya. 10 sampai 20% aja yang berhasil. Dan kita kalau takut gagal tidak akan mencoba. Nah inilah yang membuat kita takut untuk melakukan sesuatu yang baru Lalu kita mengikuti jalan apa yang sudah dilakukan semua orang sebelumnya Dan bagaimana Anda bersaing kalau Anda hanya mengikuti jalan orang lain yang seperti semua orang lakukan Tanpa sebuah inovasi apapun Karena apa? Karena takut Justru inilah yang harus kita rubah Mindset kita, pola berpikir bahwa sebenarnya kegagalan itu bukan musuh tetapi sahabat kita Bukan sesuatu yang buruk tetapi sesuatu yang harus kita terima dan jadikan sebagai sebuah feedback Bukan sesuatu yang dihindari tetapi sesuatu yang kita embrace Yang kita rangkul untuk justru menguatkan kita untuk mau dan bersedia bekerja lebih keras menuju sukses kita Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom Sukses selalu untuk Anda